ever Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia pun Anda berada. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan AA. Raksinasi. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ibu-ibu kesini izin gak sama suaminya? Izin. Dikasih uang gak buat uang saku? Alhamdulillah, berarti suaminya adalah suami yang perhatian, suami yang memberi nafkah. Yeah. <laughs> iya, memang karena kewajiban suami adalah menafkahi istri dan anak-anak serta keluarganya, ya. Tapi ada nggak di antara ibu-ibu yang justru uh, cari nafkah buat keluarganya di sini? Yeah. Ada, ya. Paling nggak membantulah membantu suami mencari nafkah untuk keluarga. Nah. Di pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan sama-sama ikuti tausiah Mama tentang suami dinafkahi istri. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'marina may yahdillahu lahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha wahdahu syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh suami dinafkahi istri Anda lihat di dalam surat an 34 Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Bima fadzolallahu ba'dakum ala ba'din. Wa bima anfakum min amwalihim. Laki-laki, kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki dan perempuan. Lebih kuat. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Kalau kita lihat ayat ini jelas. Dalam agama Islam, hukum mencari nafkah memberikan kehidupan buat keluarga adalah pekerjaan suami suami kepada keluarga. Kenapa Allah melebihkan laki-laki lebih kuat daripada perempuan? Biar bisa bekerja nyari duit, begadang ngampain aja kesana kemari, sekuat tenaga demi menafkahi istri-istrinya. Setelah dapat hasil. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Tidak semuanya. Karena suami harus menafkahi ibunya. saudara kandungnya punya kebutuhan sendiri. Ternyata di masyarakat tidak sedikit. Ada perempuan yang justru menafkahi suaminya. Bagaimana dalam pandang Islam? Tergantung kondisi. Boleh jadi si perempuan tadi. Bercerai dengan suaminya, dia menjanda. Suaminya tanggung jawab, ngurusin anaknya. Dia otomatis wajib nyari duit buat menghidupi dirinya. Menghidupi anak-anak keluarganya dan orang yang dalam tanggungannya. Atau suaminya meninggal dunia. Dalam Islam aturan pamannya itu, seorang kandung yang laki-laki memberikan rapakah kepada seorang kandung yang perempuan. Tapi di masyarakat kita maaf dalam tanda kutip. Jarang terjadi. Maka perempuan tadi wajib mereka berusaha mencari rejeki. Buat menghidupin dirinya, keluarganya, anak-anak dan orang yang dalam tanggungan tadi. Atau suaminya seteruk. Hmm. Tahu ibu seteruk? Menyon, miring, gak bisa ngapa-ngapain. Itu bukan kemauan. Siapapun tidak ingin. Otomatis istri muncul ke permukaan. Nyari duit. Buat menghidupi keluarganya. Ini wajib. Kalau tidak istri, siapa lagi? Namun saat ini berapa banyak di negara kita. Perempuan-perempuan yang jadi TKW. Pergi ke Timur Tengah. Ke Taiwan. Kemana-mana. Nyari duit. Suaminya ngurusin anak di rumah. Boleh. Boleh sih, Is hij rela enggak? hij erelang, rela, suaminya is ngurus anak, penghasilan De resultaten die worden gemaakt met liefde, dat is geen probleem. Wat is het probleem? Wat is het probleem? Wat is het probleem? Wat is het probleem? Wat is ke probleem? Dikirim duit sama bineh dipakai pacaran. La ilaha illallah. Ada yang begitu? Saya tanya Anda sebagai perempuan. Kalau punya laki kayak begitu. Diapain lakinya? Goreng. Goreng patut. Kok gak punya hati? Udah apa kewajibannya. Tidak dilaksanakan. Digantikan oleh istrinya. Kurang ajar banget itu laki. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nah. Yang namanya suami punya kewajiban memberikan napakah kepada istrinya. Bahkan Rasul bersabda kalau ada seorang suami... ...tidak memberikan napakah buat orang yang dalam tanggung jawabnya itu sudah berdosa. Tapi ada hadis nabi yang lain mengatakan. Kebahagiaan rumah tangga ada empat faktor. Satu, punya istri yang solehah. Dua, punya anak soleh dan solehah. Amin. Tiga, punya rumah yang luas yang keempat rejeki yang ada di negeri sendiri kalau empat empatnya ada hidup kita dijamin bahagia mau apa mau, mau. sekarang masa Allah ada yang keluar negeri pulang dua tahun sekali sementara yang namanya anak punya hak dikasih sayang ibu kasih sayang orang tuanya mendadak anak jadi yatim jadi yatim piatu Gara-garanya bapak pergi ke luar negeri, manya pergi ke luar negeri. Ini anak nenek-nenek yang ngurusin. Mendadak yang yatim piatu. Saran saya, seandainya pun anda kepepet kerja, enggak usah ke luar negeri lah. Di negeri kita juga masih banyak kok jalan. Kenapa? Tidak sedikit orang yang jadi TKW, bukannya kebahagiaan yang diperoleh kebanyakan penderitaan jauh dari suami, jauh dari anak, jauh di keluarga, diperlakukan oleh majikannya kayak-kayak budak belian. Uh, bekerja, bekerja rodi. Awalnya bahasa enggak nyambung, karena orang kampung pakai alat listrik juga kagak bisa diomelin. Betapa banyak terjadi di masyarakat kita. Di mana istrinya pergi ke luar negeri menjadi TKW. Sementara suaminya enak-enakan di sini. Dia hanya berleha-leha. Mana tanggung jawab suami seperti ini. Hmm. Boleh isi keluar, boleh. Saratnya satu, pekerjaan yang perempuan lakukan tadi. Pekerjaan yang sesuai syariat agama. Misalnya, bukan kerja di bar. Ngaduk-ngaduk minuman keras sehingga orang pada telet. Syarat yang kedua, walaupun perempuan bekerja tetap mengenakan hijab. Jangan perempuan bekerja mengenakan pakaian yang pating pecotot, hmm. yang minim. Dari atas enggak sampai, Aduh. ke bawah ngegantung. Nah. Apalagi syaratnya, jangan perempuan bekerja di luar dengan dandanan yang menor. Itu seperti perempuan nakal. Kalau dana-dana menor itu seolah-olah mengundang. Makanya yang namanya orang jina azani atau wazani. Pejina perempuan berpejina laki-laki. Kenapa? Para ahli tafsir mengatakan... ...orang yang berbuat jina kebanyakan... ...dalam tanda kutip... ...dimulai dengan godaan seorang perempuan. Jaga diri kita. Kemudian yang namanya perempuan... ...boleh bekerja di luar... Tidak hanya dengan satu laki-laki, satu perempuan dalam sebuah ruangan. Yang ketiga adalah setan. Ya. Kalaupun ada laki-lakinya, jangan sendirian. Tapi banyak rame-rame, insya Allah jauh dari fitnah. Yang Anda jangan lupa, kalau istri bekerja, itu uangnya milik istri. Oh. Tapi yakin, kalau istri tadi memberikan apakah kepada keluarganya, itu sedekah yang sangat mulia. Beda? Kalau oh, laki-laki dapat duit, napakah anak istrinya itu kewajiban. Tapi kalau perempuan nyari duit, kemudian dapat duit, kita napakah keluarga berikin pakaian buat suami, makanan buat keluarga, itu sedekah yang sangat mulia, nilainya lebih tinggi asal niat ikhlas karena Allah. Iya, baik kita dia atau Syekh untuk tema kita di pagi hari ini tentang suami dinafkahi istri. Tela ini geliran ibu-ibu bertanya, tapi sekarang kita break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan AA. Ya Ayuhanas, Inna holakna kumil, dakari wa unsa. wajalna kum sumba wa kubaila nita Inna kromakum, Inna lawiyat kum sama.